jadi kita lanjut berias untuk wanita. Berarti ibu-ibu itu boleh berhias. Namun wonten aturan, kemarin sudah dijelaskan, aturan berhias itu di mana? Aturan berhias itu di mana yang kita pelajari? Di rumah. Berarti cuma bisa dilihat oleh mahramnya atau oleh suami. Ya, spesialnya itu untuk su suami, bukan di rumah itu ya pakaiannya pas-pasan, bukan pas-pasan. Ya, tapi penampilannya nih kupas-pasan, nggak ada istimewanya sama sekali. Nanti suaminya bisa beralih ke lain hati, bisa beralih ke TV-TV, lihat di TV-TV nggak -TV, puas gitu. Taib, kemarin apa catatan terakhir? Nah, anda kela memperhatikan perawatan ram rambut. Berarti Islam itu mengajarkan juga perawatan rambut seperti apa? Nah, sekarang lanjutannya adab-adab Menyisir rambut Adab-adab Menyisir rambut Di buku halaman berapa? 1, 7 5, 5, 5, 5. 5 7, 5, 5, 5 Mini gak bawa Mini? Oh, gak kuat ngangkat ya Lebih berat mengangkat awak dibandingkan dengan mengangkat itu buku. <Garuh> ha? Mbak Mur? Ha? Oh, nyatet di buku. ngantuk berarti. Enggak kuat ngangkat buku. Taib. Adab yang pertama mendahulukan menyisir rambut mendahulukan menyisir rambut dari sisi kanan. Ya rambutnya sebenarnya enggak mesti belah dua, ya. Enggak mesti belah tengah, ya. Enggak mesti belah tengah, nanti kanan dulu terus kiri enggak. Pokoknya dahulukan yang kan? Kanan, ya. Terus yang kiri. Ini bukan jadi rambu, bukan jadi dalil harus rambutnya belah tengah. Terus disir gini, sir gini. Ya, karena kalau rambutnya itu enggak bisa dibelai, nanti enggak ikuti sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya itu ya, ditulis dalilnya, di bawahnya ditulis dalilnya. Kata Aisyah Dalilnya kata Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat senang mendahulukan yang kanan, sangat senang mendahulukan yang kanan ketika bersuci. ketika bersuci koma memakai sendal dan menyisir rambut meminyakan rambut dan meluruskan rambut dengan air bilas untuk kusut Ya Meminyaki rambut Yang kedua meminyaki rambut Agar tidak kelihatan kusut Jadi ibu-ibu itu kalau di rumah depan suami Tidak boleh rambutnya berantakan berarti Harus rapi gitu. Belum pernah kan lihat aturan ini kan Masya Allah ini diberi aturan Kayak gini Ya jadi rambutnya selalu rapi gitu, luar biasa nih diajarkan. Jadi dalam rumah diajarkan kayak gini, terus diberi catatan di bawah di sini ditambahkan. Saya terangkan dulu. Namun kalau buat rambut itu rapi seperti tadi pakai minyak, di sini diberi aturan tidak boleh rambut itu pakai disambung-sambung. Ya rambutnya berarti apa adanya. Ya kalau enggak lurus ya sudah Gitu aja lah, enggak usah pakai-pakai wig gitu, Kemudian jadi rambutnya jadi kelihatan bagus Tuh enggak Tahu wig enggak? Ya? Wig itu apa? Rambut palsu Nah rambut palsu, Enggak Enggak pakai-pakai kayak gitu Biar nanti sebabnya lihat Wah, Masya Allah ayu sekali Ternyata pas dicopot, wih, rambutnya kayak gitu Maka diberi catatan di bawahnya Catatan walaupun diperintahkan untuk diperintahkan untuk memperba, mempercantik rambut tetap tidak boleh sampai rambut itu disambung tetap tidak boleh sampai rambut itu disambung Jelal madis disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang diminta disambung rambutnya. Berarti yang punya salon dilaknat, konsumennya juga yang pelanggannya itu dilaknat. Laknat itu artinya jauh dari rahmat Allah. Juga dilarang melakukan namesh, namesh, tulisnya namesh, -E Name N-A-M-E-S-H, namesh, ya. namesh. Dalam bahasa Arab sebutnya namesh, yaitu menghilangkan rambut yang ada di wajah. Menghilangkan rambut yang ada di wajah. Contoh, mencukur alis mata. Kalau bulu mata ada yang cukur juga? Ada yang potong juga? Pengkerjaan dua ribu ini. Ada yang bulu matanya juga dipotong juga? kurang kerjaan sekali itu, ya Allah mau bikin apa lagi bulu matanya biar kayak kucing gitu. Nah ya, tadi disebut nama itu apa? Menghilangkan rambut yang ada di wajah, contoh mencukur alis, mata. Dalilnya dalam hadis disebutkan. Dalilnya dalam hadis disebutkan. Nabi SAW melaknat. Wanita yang mencukur rambut wajah. Wanita yang mencukur rambut wajah. dan yang meminta dicukur dan yang meminta dicukur berarti yang punya salon dilaknat pelanggannya juga dilaknat berarti kalau mau buka salon seperti itu yang ini ini enggak boleh dituruti disuruh cukur alis enggak boleh saya enggak mau nerima ya disuruh potong bulu matanya juga enggak boleh. Sehingga mau menerima yang lainnya boleh mau potong rambut boleh. Mau rapikan rambut juga Bo? boleh. Rebording? Boleh. Ya, namun hanya untuk suami. Nya, kembali tulis lagi di bawahnya. Ijazah terakhir jika pada wanita tumbuh rambut kumis atau jenggot ini ada loh makanya dibahas ada wanita itu yang punya kumis ada wanita itu yang punya jenggot maka Hendaklah dihilangkan Hendaklah dihilangkan Karena Kumis dan jenggot Itu ciri khas laki-laki Karena kumis dan jenggot itu ciri khas laki-laki. Dan kalau dihilangkan. Dan kalau dihilangkan berarti. Dan kalau dihilangkan berarti. Menjadikan wanita seperti asalnya. Berarti menjadikan wanita seperti asalnya Nah jadi cuma ada dua aturan tadi untuk sisi rambut ya Dahulukan yang kanan Kemudian sering meminyaki rambut Biar tidak kusut. Selain pakai minyak rambut Pakai apa ibu ibu Rajin pakai sampo sama nyisir aja ya, ya. Iya kan ya. Iya Nah terus aturannya tadi rambut gak boleh disambung. Lalu ada aturan lagi. Uh, untuk bagian rambut di muka ini tidak boleh dicukur. Contohnya tadi rambut di wajah ini contohnya A, alis atau bulu mata tidak boleh dicukur atau dipotong. Itu karena sudah fitrahnya manusia seperti itu. Ini gak boleh diubah ubah ini termasuk merubah ciptaan Allah. Nah sedangkan untuk. Kalau yang punya kumis, maaf. Ada yang punya kumis atau ada yang punya jenggot misalnya, ibu-ibu ada yang punya jenggot, ada yang punya kumis, maka wajib untuk dihilangkan. Karena ini bukan nampak wanita lagi, itu sudah nampak laki-laki. Maka harus seperti itu dihilangkan. Allah wabillahi. Ya, okay, ni kemaluan kita tuh. Kalian doa ke pertemuan jilid semongo. Subhanaka Allahumma bihamdika. Sholawatulailahilahanta. Astaghfirullahu tibillaih. Selamualaikum warahmatullah wabarakatuh.